الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin kama dhakarahu al al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin makhtalafa al-layl wa nahar Wassallim wassallim mubarak ala syaidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal-anzar. Aibad Allah, usiikum wa nafsi btaq walAllah. Watazawdu, fa inna khair al Inna akram kum عند Allah atqakum. Fat taq Allah, mas walaqad qala yang dirahmati allah subhanahu wa ta'ala <coughs> dalam sebuah hadis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 Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Orang yang memiliki empat sifat yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin dan sifat sahlin. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada empat sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi.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 Waghabul Rahman, Rahman, yang yang jalan di atas bumi ini, dan apabila mereka dihubungi, mereka berkata, "Salam." Surat Allah yang Agung. Jadi anda hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah.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 wala alihi wa sahbihi ajma'in Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nas ya ayuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum wa la um min nisa' asa ayyakunna khairum minhun Janganlah kalian saling mencela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 Rabbana atina min ladunka rahmah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 Allahumma shfi cedera Muslimin ya Allah. Allahumma jangan beladana hatta Indonesia beladana amina, beladana amina, beladana amina. Waruzqah ahlahu min al-thamrat man amana minhum ya Rabbana hablana min azwajina wa dzuriyatina kurnaayun, wajjalna lil muttaqina imama. Ya Allah ya ar Al-Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, Ya Allah. Ya ar rahimin anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia.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 Oh